Dalam rumah Bapakku banyak tempatnya Terdengar suara Yesus yang merdu Dia pergi ke negeri terang sorga yang banyak Jesusus mar gatasa